الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسجأة عمالنا من يهدي الله فهو المهدد ومجبل فلن أجل له وليا مرشد أشهر الله إلا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا العقب هو رسوله لا نبي بعده. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استقبوا الله حقه قادم ولا تمثلنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا استقبوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم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 أما بعد من أصبق الحديث كتاب الله وقال الهبي الهبي محمد صلى الله عليه وسلم وشغى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلال في المحر طائقة الدين وأخوات رحمة الله وإياكم dan yang baru kita telah terlaskan bahwa di dalam memahami dinu Islam kita harus memahaminya sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Sumber dinu Islam berasal dari dua hal yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan, dan hal ini sebagaimana kata Rasulullah SAW. Rasul TIKUM AMRAINI LANTABILU BIHIMAH ABADA HINTAMATTER BIHIMAH. Kita Allah wassun ada Rasulullah SAW. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara. Dimana jika kalian berpegang dengan dua hal ini kalian tidak akan pernah tetap selamanya yaitu kita Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun perlu kita ketahui bahwa di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus melihat para sahabat bagaimana cara mereka mengimplementasikannya di dalam kehidupan mereka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sebagai undang-undang uh, kehidupan bagi manusia namun perlu kita ketahui bahwasannya Al-Qur'an ini saja belum cukup untuk dijadikan sebagai pegangan karena Al-Qur'an itu perlu dipahami sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Kam arsalnathikum rasulal minkum", bagaimana kami telah mengutus rotul di antara kalian. "Yatlu alaikum ayatina", di mana dia membacakan ayat-ayat kami kepada kalian wa yu'allimukumul kitabawal hikmah wa yuzakkikum dan mengkucikan kalian wa yu'allimukumul kitabawal hikmah dan mengajarkan kalian kitab yaitu Al-Qur'an wal hikmah dan hikmah para mufasir menafsirkan makna daripada hikmah yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu Wa Taala juga firman: Inna anzalna ilaiqad zikro li tubayinalinnas dimanuzdilaihim Sesungguhnya kami turunkan kepada kalian itu ke zikro yaitu Al Quran li tubayinalinnas agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Panah Fathirin Rohimani Allahu Iyyakum Oleh karena itu, ketika Al Quran diturunkan Allah kita harus lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewujudkannya dalam kehidupan. Karena beliau yang langsung mendapatkan wahyu, beliau yang langsung menerima wahyu dari Jibril dan beliaulah yang paling paham tentang Al-Qur'an. Oleh karena itu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas, penerang ataupun pencarah daripada Al-Qur'an. Bagi siapa yang hanya Perpadang mana Al-Quran maka dijamin 100% dia akan sesat dan dia tidak dikatakan seorang yang Muslim karena dia membutuhkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para fakirin, aminullahi yaqom. Oleh karena itu, ya, Al-Quran dan Sunnah merupakan pedangan umat Islam dan inilah sebagai landasan seluruh kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang ada di kalangan kaum muslimin sesesat apapun kelompok tersebut mereka sesesat apapun kelompok tersebut jika mereka ditanya apa landasan kalian mereka akan mengatakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namun sangat disayangkan kalau kita lihat dari sisi akhidat, ibadah Mu'amalah Seluruhnya berbeda Dari sisi akidah berbeda yang satu dengan yang lainnya Ibadah berbeda yang satu dengan yang lainnya Mu'amalah berbeda yang satu dengan yang lainnya Mengapa bisa sangat berbeda Bahkan perbedaan itu terkadang Perbedaan yang sangat bertolak belakang Bukan istilah tanawuk Bukan menunjukkan adanya jenis-jenis Namun perbedaan yang sangat bertolak belakang dari bidang apa saja Baik dari akidah Maupun masalah ibadah Dan lain-lainnya Namun seluruh mereka itu menyatakan Dari mana mereka ambil kesimpulan tersebut Semuanya menyatakan Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah demikian Itulah yang kita lihat Karena Sudah dapat diyakini, sudah dapat dipastikan Kalau ada satu jamaah, satu kelompok kaum muslimin yang menyatakan mereka hanya berpegang dengan Al-Quran saja atau berpegang dengan hadis saja dijamin, masyarakat langsung mengklaim mereka adalah kelompok yang besar dan bukan kelompok muslim itu sudah pasti namun tidak ada kelompok yang menyatakan selain daripada ini seluruh mereka menyatakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. berarti Al-Quran dan Sunnah tersebut mereka pahami sesuai dengan menurut apa yang mereka inginkan, mereka pahami sesuai ataupun menurut uh, selera mereka masing-masing atau mereka pahami menurut logika mereka masing-masing. Jadi bagaimana untuk mendekatkan ini semua, maka kita butuh yang ketiga yaitu pemahaman para sahabat. Di mana bagaimana uh, para sahabat memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana para sahabat Mengimplementasikan hadis-hadis Yang mereka ambil Ataupun yang mereka dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabat yaitu Para Para alumni-alumni Ataupun para Pelajar-pelajar Yang lulus Yang keluar, yang lulus dari Madrasahnya, universitasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana universitas ini belum pernah belum pernah ada satu universitas Islam pun yang mampu menyamai universitas yang di bawah direktoras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi keilmuan, dari segi akhlak semuanya belum ada yang bisa menandingi. Profesor manapun yang sekarang ini belum ada yang bisa menandingi keilmuan para sahabat. Oleh karena itu para syafiin wa innallaha iyakum berarti para sahabat ini merupakan generasi yang paling paham dengan apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka yang langsung mendapatkan berita tersebut, mendapatkan uh, mendapatkan uh, pelajaran tersebut dari ya, dari maha, maha guru mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud menyatakan "Maka namakanlah uh, kaumku mustanann paliya sunnah bin Barang siapa yang ingin, mas, uh, ingin berpegang dengan sunnah. Maka peganglah sunnahnya orang yang sudah meninggal. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا سُقْمَنْ عَلَيْهِ فِتْنَهُ Karena orang yang masih hidup itu, yang masih hidup sekarang itu, tidak aman dari fitnah. Artinya, orang-orang yang hidup selain para sahabat, dalam memahami Islam itu tidak aman dari fitnah. Mereka itu tidak suci cara berpikir mereka tidak aman dari kontaminasi pemikiran-pemikiran yang bukan Islam, pemikiran-pemikiran yang diimpor dari e, pemikiran non dari pemikiran yang di luar Islam, ataupun e, walaupun tidak sengaja mereka impor dari sana dari yang bukan Islam, namun terkadang adanya pengaruh-pengaruh latar belakang pendidikan mungkin atau latar belakang e, lingkungan sehingga hal itu terkadang mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi cara memahami uh, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para infaq binihnahumullah iyakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Thariyah, fa innahu may ya'is ba'da mingkum fa Barang siapa yang nanti hidup setelahku Maka dia akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Perselisihan-perselisihan. Oleh kerana itu. Alikum bisun nabi. Peganglah sunnahku. Wasunnah kulafa'u rasyidin. Al-Mandiyin. Dan sunnah para kulafa'u rasyidin. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan sunnah para kulafa'u rasyidin. Tidak hanya mencukupkan sunnah beliau. Tidak hanya mencukupkan sunnah beliau berarti sunnahnya para khalafah rasyidin. ya sunnah sunnahnya para sahabat merupakan satu sunnah yang sabar yang bisa dijadikan sebagai kesimpulan hukum ya oleh karena itu para ulo rosidin kalau para imam-imam kita ditanya ya ditanya tentang mengenai sunnah para sahabat ya kata mereka ya sunnah begitu bahkan Uh, ketika Imam Ahmad ditanya tentang masalah sunnah ini, ya, tentang masalah sunnah yaitu tentang masalah apakah uh, Abu Bakar apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu itu sunnah, kata Imam Ahmad ya sunnah, begitu, itu jelas pernyataan Imam Ahmad. Kemudian, Imam Ahmad berdalilkan dengan hadis yang tadi Alaykum bis sunnati wa sunnah kulafa urashidin Tendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah para kulafa urashidin Kemudian para Ehobidin ditanyakan lagi bagaimana dengan apa yang dilakukan amalan atau amalan Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz ya Kemudian kata Imam Ahmad, kalau Umar bin Abdul Aziz tidak Amalan Umar bin Abdul Aziz tidak termasuk sunnah Kenapa? Karena dia bukan bukan sahabat Kemudian ditanyakan lagi Bagaimana dengan ucapan Mu'adz bin Jabal Ucapan Ubay Ucapan Ibnu Masud? Karena yang di dalam hadis Hanya disebutkan Para, para kulafa ur-rashidin Kulafa ur-rashidin Sebagaimana yang dipakati kaum muslimin itu ada Empat Itu kulafa ur-rashidin Alangkah bagaimana malingan sahabat-sahabat yang lain Seperti Ubay Bin Kaab, Seperti Abdullah bin Mas'ud Seperti Mu'ad bin Jabal Atau sahabat-sahabat senior yang lainnya Atau sahabat-sahabat junior Seperti Abu Hurairah Anas bin Malik Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar ya. Para fukohak sahabat yang sangat terkenal Yaitu berapa? Tiga Abdullah Terkenal sebagai fukohak para sahabat Abdullah bin Mas'ud Abdullah Ibn Abbas Abdullah bin Umar Tiga fukoha Dan ini ketika tiga ini junior Tidak tiba, Bukan seniornya para sahabat ah, Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain Yang bukan kulafat Rashidin Kata Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Tidak ada alasan untukku Tidak ada alasan bagiku untuk menolaknya Dan aku tidak suka untuk menyelisihi ucapan mereka Demikian para Efakuddin Rahim Nong Bowo ijaru. Berbeza dengan ucapan selain mereka yaitu para para apa namanya para tabiein. Kalau para tabi'in mokayer, artinya silakan kamu ambil boleh, kamu ambil boleh tidak. Para kafir ini nak minum bawah Ini merupakan dasar, ya. merupakan dasar Quran dan Sunnah menurut apa yang dipahami oleh para sahabat. Menurut bagaimana para sahabat mengimplementasikannya. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Masud. Ya, kalau mau mengambil sunnah, ambil sunnahnya para sahabat. Kalau kamu ambil sunnah orang sekarang itu banyak sekali pengaruh-pengaruh yang lainnya. Ya, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang lainnya. Kalau para sahabat itu murni, mereka berfikir, mengapa demikian? E, siapa mereka? Ula ikhlas haba Mereka adalah sahabat nabi kalian. Apa sebabnya? Kau abaruhum kuluban. Mereka memiliki hati yang terbaik oleh karena itu ke dalam ilmu saja tidak cukup untuk mencari yang hak untuk mendapatkan yang hak karena hak itu milik Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang hak itu kepada yang orang-orang yang dia kehendaki yang dia ridoy Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda uh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, yang artinya, ah, yang matanya majuri dillahubi kairon yufakti hukidin. Barangsiapa yang dikehendaki keba kebaikan oleh Allah sebahannya wasa ala untuk dirinya, yufakti hukidin akan diberi pemahaman yang benar dalam agama. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan keikhlasan seseorang besar yang hak, dikarenakan kesucian hati mereka rido Allah kepadanya. Aslih Allah tunjukkan kepada yang hak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala May yahdillahu falamudillalah Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Tidak ada yang mampu menyesatkan Tidak ada yang mampu memberikan subuhat-subuhat Inna Allah yahdiman yashya Sungguhnya Inna kalatah diman ahdabta walakin Allah yahdiman yashya Engkau tidak bisa memberi hidayah Pada orang <tuh> yang kau kehendaki Tapi Allahlah yang telah memberi hidayah Oleh karena itu para Pada khafidin wa'alaikum kita senantiasa meminta kepada Allah ketika sedang salat ihdinash siratal mustaqim. Ah demikian, itu bukan hanya sekedar sebagai list servis ataupun sebagai ucapan-ucapan di bibir belakang enggak. Itu permintaan yang tulus dari kita. Karena bisa saja satu masalah kita benar, masalah lain mungkin kita salah. Ah demikian. Ya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama-ulama kita ketika mereka terbentur dalam satu permasalahan mereka bermohon kepada Allah Salat ya, Salat dan memohon kepada Allah Minta diberi keterangan Minta dibukakan hati mereka Di mana letak yang benar ini Nah demikian Demikian kesungguhan para ulama-ulama kita Bahkan dalam menentukan satu hukum Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari Setiap dia membuat satu bab Itu beliau salat istikharah dua rakaat Satu bab Misalnya Kitabul Ilmi begitu ya kaifa bada alwahyi bagaimana cara turunnya wahyu salat beliau ya karena di bawah bab ini perlu ada hadis Pendalilan untuk bab makanya kalau antum lihat bukhari kalau dikatakan terjemahannya terjemahan itu artinya bab bab itu merupakan istimbat hukum dari hadis yang ada di bawahnya begitu makanya berapa banyak para ulama ulama pensyarah hadis mereka kebingungan, terkadang Imam Bukhari membuat sebuah bab yang jika dikorelasikan dengan hadis-hadis sebelumnya -hadis sepertinya tidak ada hubungan, namun Imam Bukhari melihat ada hubungannya. Ya. Kadang ada pensara ini tidak ada hubungannya Imam Bukhari salah begitu. Di di apa namanya dikoreksi oleh ulama lain, enggak. Kamu yang enggak tahu ada hubungannya begitu. Demikian Pak Hafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternapa para sahabat kanu abanguhum kuluban hatinya paling baik hati orang manusia yang terbaik inilah yang mudah bersemi di situ ya bersemi di situ tumbuhan tumbuhan ilmu mudah bersemi hati yang suci inilah yang mudah tumbuh ilmu dengan sangat pesatnya makanya Imam Imam Imam Syafi'i ketika ditanya ketika ketika dia berkata kepada waki Aku melapor kepada wakil karena sulit menghafal. Ya. Aku melapor kepada wakil, wakil itu gurunya imam, imam syafi'i, sulit sekali menghafal. Hafal ujung lupa bawah, hafal bawah lupa tengah, hafal tengah ujung dengan bawah lupa. Sulit sekali hafalnya. Bagaimana? Imam wakil mengatakan itu dikarenakan apa? Dikarenakan maksiat, maka dia mewasiaskan kepada aku untuk meninggalkan wasih, meninggalkan maksiat. Karena apa? karena ilmu itu cahaya dan cahaya tidak diberikan kepada orang yang memberi yang berbuat maksiat. Nah demikian. Jadi para ifad dinun anallahu wa iyakum pengetahuan ilmu Islam itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Ya, bukan hanya sekedar pengetahuan. Pengetahuan yang diimplementasikan di dalam dalam kehidupan. Makanya para sahabat itu hati mereka terbaik sehingga Allah memberikan pengetahuan-pengetahuan yang benar. Kepada para sahabat. Makanya yang kedua. Wa'a'maquhu ilman. Yang paling dalam ilmunya. Itu dia. Yang paling dalam ilmunya. Hati yang baik. Maka sangat mudah mendapatkan ilmu. Sangat mudah menumbuhkan ilmu. Ilmu mudah dia serap. Dan dia pahami. Demikian para esok hidil. Wa'aqallurub takallufar. Dan yang paling sedikit takallufnya. Sebagian ulama mentafsirkan sedikit takluk, iaitu kalau mereka tidak tahu, ya sudah dikatakan Allah Alam selesai masalahnya. Ya tidak tidak dicari-cari bagaimana bagaimananya. Demikian para fatimah, Nabi Allah Itulah para sahabat. Ya, para sahabat dari sisi kebaikan hati saja jelas kita sangat jauh. Ilmu lagi, apalagi. lagi? Ya, apa masalah ilmu? Nah, demikian para fatimah. Jadi para sahabat itu pilar. Pilar Bingul Islam. Kalau apa yang Sunnah para Sahabat, ya, pengamalan para Sahabat tidak diindahkan, dianggap tidak berpengaruh dalam Bingul Islam, maka akan terjadi kerancuan-kerancuan. Antum lihat Muhammadiyah berbeda dengan Al-Wasliyah, kedua-duanya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita tidak bicara masalah masalah ibadah yang banyak percuisan pendapat, masalah aqidah. Seperti lain lagi akidahnya. Di mana mereka tidak mengakui adanya adab kubur. Di Muhammadiyah juga sebagian seperti itu, ada yang mengaku seperti itu. Ademikian. Nah, ya, ada perbedaan-perbedaan dalam akidah. Mengapa demikian? Padahal keduanya mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian juga NU. Apalagi orang-orang Syiah juga mengatakan seperti itu, Al-Qur'an dan Sunnah. Orang Ahmadiyah, ia mereka menyimpulkan adanya Rasul itu bahkan dari Al-Quran Adanya Rasul ke-26 itu bahkan dari Al-Quran Ademikian, nah, Apa lagi kelompok, kelompok-kelompok apa lagi misalnya Atau bahan temingat lagi Semua mereka menyatakan Al-Quran dan Sunnah Ademikian. Nah, Jadi bagaimana masalahnya Semua juga menyatakan seperti itu Oleh karena itu kita lihat bagaimana para sahabat mengimplementasikan Masalah bayat misalnya ya. Masalah bayat itu sekarang kaum muslimin Masing-masing punya bayat Untuk me, Apa namanya Bayat itu janji setia ya. Bayat itu para ekos 15 Janji setia Jadi setianya artinya Dia taat kepada orang di bayat Dan dia harus taat Untuk masalah-masalah Yang tidak melanggar agama Itu dia Misalnya kalau antum semua bayat saya kalau saya katakan besok antum menggosok kuliah, datang saja ke rumah saya, kita bangun WC. Gimana? Harus antum taati. Kenapa? Karena sudah bayar. Apa hukum bangun WC? Boleh. Oke. Begitu. Begitulah yang dikatakan. Bayar. Janji setia. Begitu. Makanya senang orang yang dibayar. Senang sekali. Besok kumpul duit ya. Begitu. Makanya kita lihat ada kelompok-kelompok yang mereka punya. Begitu apa namanya punya punya seperti potongan uang uang apa namu pendapatan per bulan sekian persen harus dikasih kepada pada Amir atau kepada orang-orang e, yang terkait ada ah, demikian para ekspedin ashhallahu yang coba kita lihat apakah demikian para sahabat mengamalkannya begitu akan lebih mudah untuk menyaringnya para ekspedin walahi minallohurriyakum oleh karena itu kalau Saha, uh, pemahaman para sahabat ini tidak kita indahkan maka akan muncul pemahaman-pemahaman yang lain yaitu adanya pemahaman yang menolak hadis, menolak hadis kenapa enggak logika? Atau hadis ini enggak cocok dengan Al-Quran? Ada mikian akan muncul seperti itu, ya akan muncul pemikiran-pemikiran seperti ini seperti adab kubur tidak ada karena tidak ada dalam Al-Quran kalau seandainya adab kubur ada berarti manusia itu dia adat dua kali untuk apa guna neraka? Itulah logikanya. ya Dikubur, diazab. Nanti di neraka diazab lagi itu gimana? Dua kali, double jadinya. Jadi itu apa diazab dikubur? Kalau nanti di neraka juga diazab. Apalagi enggak ada dalam Al-Quran. Maka hadis yang demikian, sahih panjang di, nah ini, hadisnya do'id. Ya. Atau enggak bisa diterima. Nah demikian. Nah begitulah cara penolakan-penolakannya. Nah munculnya penolakan khobar ahad juga seperti itu. Munculnya, penolakan hadis-hadis yang disebut dengan Khobar Ahad juga seperti itu. Demikian Pak Ewa Fasidim rahimahullah wa'alaikum. Bahkan ditolaknya sebahagian besar hadis-hadis Rasulullah itu digara-gara mereka yang menolak sahabat. Seperti orang-orang syiah yang menolak riwayatnya Abu Hurairah. Dia katakan, Abu Hurairah itu fasik. min Akhirnya, berapa banyak hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tidak mereka terima padahal mayoritas eh, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah. Begitu caranya mereka tidak mau mencela Rasulullah. Tapi sahabat yang dicela. Sahabat yang dicoreng kehormatannya. Kalau dia mencela Rasulullah langsung orang tahu ini orang kafir. Tapi kalau sahabat dengan alasan-alasan tertentu, sahabat itu kan manusia juga begitu dia jutuh juga dia nggak dapat wahyu akhirnya apa dengan cara seperti inilah Islam itu mulai dirusak oleh orang-orang yang sebenarnya memang ingin merusak Islam dari dalam para kafirin, wassalamualaikum. Jadi ya jadi pilar yang ketiga yaitu pemahaman para sahabat ini merupakan satu perkara yang sangat penting sekali para kafirin, wassalamualaikum. Sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana kalau para sahabat Berselisih pendapat Bagaimana yang pernah kita singgung Ya, Karena Rasulullah Mau berselisih pendapat dengan siapa Rasulullah sendiri Kalau yang sendiri Tidak ada yang berselisih pendapat Karena itu hak veto dari Rasulullah Ini para sahabat Sahabat itu banyak Ribuan para sahabat Tentu akan terjadi perselisian pendapat Di antara mereka Dan Alhamdulillah perselisihan yang ada itu semuanya berkaitan dengan masalah ibadah. Ya. Kecuali masalah-masalah yang syadz, itu ada Satu dua masalah akidah. Namun itu syadz. Nah, demikian para Fadil. Ya. Oleh karena itu kita perlu ketahui juga bagaimana kalau terjadi perselisihan para terdapat para sahabat. Bagaimana kalau ada perselisihan dijadikan sebagai pilar? Ya. Ini pilar, tapi antara iya atau enggak begitu. Tentu akan terjadi kerancuan-kerancuan makanya para fakih sunnahnya para sahabat itu pada intinya pada asalnya merupakan sunnah yang harus diikuti ya contohnya saja sunnahnya apa namanya Umar bin Khattab yang menyuruh untuk melaksanakan salat terawih berjamaah ya kalaupun tidak pernah Nabi saw melaksanakan terawih berjamaah kalaupun tidak ada tapi alhamdulillah ada perintah umatul khotob ini sudah sebagai dikatakan sebagai Sunnah Karena tidak ada seorang sahabat pun yang yang mengingkarinya. Ya. Yang mengingkari adanya pilar ketiga itu di antaranya yaitu Ibnu Hazm. Nah, ya Pertama para ulama fikih, mazhab sahabat, ya mazhab sahabat yang tersebar di kalangan para sahabat. Yang pertama yaitu mabhabnya para sahabat yang memang tersebar di kalangan para sahabat tidak ada keingkaran. Tidak ada pengingkarannya. Contohnya saja masalah mengusap mengusap kaos kaki. Karena yang tercantum dalam hadis adalah hadisnya itu sepatu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau salat Sahabat mengatakan ta'awaitu ah an li'an an di'an di'ah li li'an Aku pun merunduk untuk membukakan sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Kemudian kata Rasulullah, SAW, "Dahuma, fa inni adakhu huma tahiratan." Jangan dibuka, biarkan saja karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Artinya Rasulullah nanti akan mengusap sepatu tersebut. Nah, demikian, atau yang tercantum dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh para sahabat lain, yaitu seperti Ali bin Abi Thalib itu khuf Khuf itu sepatu panas yang terbuat dari kulit. Ya. Laka na dino birro ila laka na asphaltu kufain aulabil masimin ala huma. Seandainya agama itu dengan hanya berdasarkan logika, tentunya bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap dibandingkan bagian atas. Jadi para kufi din Hadis-hadis yang menyebutkan mengusap sepatu, Anda paham kan hukum mengusap sepatu? Saya jelaskan, mengusap sepatu kalau kita berwudu sudah lengkap, kemudian setelah itu kita pakai sepatu dan pada salat berikutnya sepatu uh, kita batal, sementara sepatu belum kita buka, maka kita boleh enggak mencuci sepatu, enggak mencuci kaki. Cukup dengan mengusap di atas sepatu saja. Saudara untuk untuk orang mukim satu hari satu malam, untuk musafir boleh tiga hari tiga malam. Begitu. Kalau dia mau, kalau dia tidak mau membuka sepatunya. syaratnya sepatu sampai menutup kedua mata kaki. Nah demikian. Itulah dia. Nah intinya para ekor 15, adik-adik menunjukkan masalah mengusap sepatu. Tidak ada mengusap jauh rob ataupun kaos kaki. Nah demikian. Jadi pemahaman dari mana? Pemahaman ini beredar di kalangan para sahabat Dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya Amalan dari kalangan para sahabat Berarti ini sudah menjadi ijema para sahabat Dan ini menjadi sunnah Boleh antum mengusap kaus kaki Ya boleh mengusap kaus kaki Mungkin di Indonesia jarang dipakai ini Karena daerahnya daerah tropis Kalau daerah-daerah yang ada musim dingin itu malas orang buka sepatu, malas orang buka kaos kaki, kalau nggak penting kali dia nggak buka kaos kaki, nggak nggak mencuci kaki, karena airnya dingin, udaranya dingin, Nah, demikian. Kalau dia buka harus buka kaos kaki berarti satu hari dia harus membantu kakinya minimal lima kali kan begitu, kalau batal terus uh, wudohnya. Namun ada keringanan bagi yang punya pakai pakai kaos kaki boleh mengusapnya, mengusap kaos kaki itu ijma' para sahabat. Ah demikian. Atau sama seperti membukukan Al-Qur'an. Itu ijma' para sahabat, maka tidak dia dikatakan bid'ah. Ijma' para sahabat pembukuan Al-Qur'an. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Ah demikian. Ini mazhab yang pertama di antaranya yaitu mazhab yang sahabat yang tersebar di kalangan para sahabat tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kemudian yang kedua, mazhab sahabat yang hanya dia yang yang memiliki pendapat tersebut Dan tidak Menyelisih mazhab sahabat yang lainnya Tidak Menyelisih mazhab sahabat yang lainnya Sebagaimana Berkata-perkataan ibnu Umar Al-Qudunani Minar Roksi Telinga itu termasuk Kepala al udunan Minar Roksi Jadi Ketika Mengusap-mengusap kepala Ya langsung sekalian dengan dengan telinga, begitu. Langsung sekalian dengan telinga. Kenapa? Karena kedua telinga ini termasuk ataupun dianggap termasuk bagian kepala. Lalu bagaimana kalau dia memasuk kepala sendiri, kemudian ngambil air yang baru dan meng mengusap telinganya, boleh apa enggak? Boleh, tidak ada masalah. Namun mengusap uh, menyatakan. Pernyataan, telinga kedua telinga termasuk kepala itu mazhabnya Ibnu Umar. Dan tidak bertentangan dengan mazhab sahabat yang lain. Ini juga menjadi sunnah. Nah, demikian peribadzim. Ada pun hadis-hadis yang menyebutkan al-udunan narawasi semuanya hadis do'id. Tidak ada yang bisa dipegang. Jadi yang Sahih itu dari ucapan Abdullah Ibnu Umar. Demikian. demikian juga masalah ketika Abdullah ibnu Umar ya membasuh ya, memba bagian luar telinganya ya ketika dia berwudhu membasuh bagian luar telinga dan bagian dalam kecuali lubangnya tidak jadi lubangnya nggak dimasukkan begitu ini juga mendapat e, apa namanya pendapat ibnu Umar yang tidak ada persetanang dari sahabat lain Tidak ada juga yang mengingkarinya nah, demikian jadi ada madzab satu sahabat dan tidak bertentangan dengan madzab sahabat yang lain. Ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah pegana. Yang ketiga madzab sahabat di mana madzab tersebut menyelidiki madzab sahabat-sahabat yang lainnya, menyelidiki madzab sahabat-sahabat yang lainnya. Para fasihiraknuloyakum yang kita maksud di sini kalau memang tidak ada dalil satu permasalahan tidak ada dalilnya para sahabatlah yang beristihah nah demikian tapi kalau jelas ada dalilnya, tidak perlu para sahabat beristihah karena sumbernya itu sunnah dan pada masalah-masalah yang tidak tercantum ataupun hadis-hadisnya do'if yang merfu itu do'if maka kita lihat bagaimana sahabat melaksanakannya jadi madzhab yang ketiga sahabat, madzhab sahabat yang menelisik sahabat-sahabat yang lainnya, di mana satu permasalahan tersebut tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Yang ini bagaimana? Masalah ini ada beberapa tingkatan. Pertama, apabila madzhab sahabat yang dimaksud adalah mazhab para kula sa'irah shidh, maka ini bisa jadikan hujjah. Madzhabnya Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali, maka ini bisa jadikan hujjah, sudah. Ini yang pertama Lantas sebelum kita pindah Pada yang lainnya Bagaimana kalau diantara mereka ini Berselisih pendapat Misalnya pendapat Abu Bakar Berbeda dengan Umar Umar berbeda dengan Ali Ali berbeda dengan Utsman misalnya Bagaimana Dalam satu permasalahan yang tidak ada dalilnya Maka Abu Bakar lebih didahului dibandingkan Umar Umar lebih didahului pendapatnya Dibandingkan Utsman dan seterusnya Nah demikian dan sahabat yang eh, sahabat yang ulamau roshidin ini lebih didahului pendupu, eh, pendapatnya dibandingkan sahabat sahabat yang bukan ulamau roshidin. Misalnya Abu Bakar berpendapat demikian, Ibnu Umar berpendapat demikian. Maka yang dipegang adalah pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian para habibin aminullahi ya kum. Yang kedua itu martabat yang pertama. Yang kedua yaitu mazhab yang dijadikan pegangannya itu mazhab mayoritas para sahabat. Jadi kita katakan kalau ada pertentangan di antara para sahabat, pendapatnya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Lihat, kalau perbedaan tersebut dari khulafaur rasyidin, maka khulafaur rasyidin yang diambil. Kemudian dengan rincian-rincian yang telah kita sebutkan tadi. Lantas kalau seandainya Mazhab sahabat tersebut bertentangan dengan mayoritas sahabat bertentangan dengan mayoritas sahabat yang lain maka pendapat sahabat yang ini tidak bisa dipakai yang menjadikan hujah adalah yang mayoritas para sahabat kemudian ayyakuna mazhabu huwa maghab asar minal sahabat atau sahabat ini punya pendapat dan pendapat dia pendapat jumhurnya para sahabat Maka itu bisa juga dijadikan sebagai pegangan Jadi ada tiga tingkatan Pertama madhabnya Kulafa Orashidin Yang kedua madhabnya sahabat yang pendapat dia merupakan pendapat mayoritas sahabat Hanya segelintir sahabat saja dia setuju dengan dia Maka itu bisa juga dipegang yang ketiga, mazhabnya mazhab yang sedikit, di mana mayoritas para sahabat bertentangan dengan mazhab dia. Maka yang ini tidak bisa dipakai. Demikian para fakihin rahimanallahu iyyakum mengenai tingkat-tingkatan para sahabat, ya. Tingkat-tingkatan para sahabat. Jadi para fakihin yang intinya bahwa ya, bahwa apabila uh, apabila ada sebuah hadis Rasulullah SAW maka kita harus perhatikan ya perhatikan bagaimana para sahabat mengamalkannya bagaimana para sahabat mengimplementasikannya kalau ternyata tidak ada hadis dari Rasulullah bagaimana cara mengimplementasikannya lihat para sahabat mengimplementasikannya dalam kehidupan jadi para hadirin demikianlah pentingnya e, pentingnya pilar yang ketiga yaitu para sahabat bagaimana para sahabat dalam meyakini dan dalam memahami hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian, maka e, kita tidak katakan bahwasanya pasti tidak salah, enggak. Kesalahan itu akan bisa diminimalisir. Itu pasti. Karena apa? Karena kita berpegang dengan dengan generasi yang terbaik hatinya dan yang terdalam ilmunya. Aku lupa ulil hadza wa sallallahu alaihi wa muslimin innahu wal gafur rahim 8 Ambil ini apa dia? Apa kira